Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla Wa la illa billah Amma ba'du Alhamdulillah Para bapa, Para Ikhwas sekalian Jama'ah Rahimani Warahimakumullah InsyaAllah kita mulai <coughs> Masuk dalam pembahasan Kitab Yang insyaAllah akan kita kaji bersama-sama Itu Situ Durar min usuli ahli al-athar Enam mutiara yang terambil dari prinsip-prinsip para ulama ahli al-athar istilah para ulama al-athar sesungguhnya sama dengan istilah-istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sama dengan istilah Ahlul hadith sama dengan istilah Aqifah Al Mansurah sama dengan istilah Al Firqah An Najiyah sama dengan istilah Al Jamaah ini semuanya adalah nama untuk satu hakikat ini orang-orang yang mereka benar-benar mewarisi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an As-Sunnah dengan pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an dan karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Agar kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, agar kita berpegang teguh dengan As-Sunnah, dan agar kita meniti jalannya para sahabat radhiyallahu Alim jami'an dalam beragama ini. Adapun perintah berpegang teguh dengan Al-Quran jelas. Waktasimu bihablillahi jamian. Pegangilah tali agama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quranul Krim, jamian secara keseluruhannya, tanpa memilih-milih dan tanpa memilah-milah karena tali ini yang akan mengantarkan kepada Allah dan kepada surganya. Dan barang siapa yang dia memegangi tali agama Allah ini, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah Allah SWT. wa taala. Wa sirati mustaqiman. Dan inilah jalanku yang lurus. Allah menegaskan inilah jalanku yang lurus Al-Quranul Kirim Yaitu Al-Islam Fattabi'uhu Ikutilah jalan yang lurus tersebut Kemudian Allah katakan Wa maya'tasim billah Faqad hudiyah ila siratim mustaqim Barang siapa yang memegangi tali agama Allah berpegang teguh dengan ajaran Allah faqad hudiya ila mustaqim maka orang tersebut telah benar-benar ditunjuki atau dia berada di atas jalan yang lurus Al-Qur'anul Karim Adapun as-sunnah an-nabawiyah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Latah di ila sirati mustaqim Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad ya Rasulullah SAW Benar-benar Telah menunjuki manusia kepada jalan yang lurus Yaitu jalan Allah SWT Dan Allah SWT menjadikan ketaatan mengikuti jalan Rasulullah ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah taala. Wa man yuti'ir rasula faqad Allah. Barang siapa yang dia mentaati Rasul, maka dia sungguh telah mentaati Allah. Artinya ketaatan kepada Allah itu Syarat mutlaknya dia harus juga mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak mentaati Rasul, maka dia berarti tidak mentaati Allah Taala. Karena perintah Allah adalah agar kita mentali Allah, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, dan itu mutlak. Ati Allah, wa ati Rasul. <Suluhu> Taatilah Allah, taatilah Rasul. Para ulama menjelaskan ketika memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya pakai kalimat ati'u. Artinya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak, tidak ada tawar-menawar, tidak ada ini pakai pikir-memikir. Karena Allah dan Rasulnya pasti akan menunjuki kepada kebaikan. Adapun ketika ketaatan itu ditujukan kepada selain Allah dan Rasulnya, di antaranya ulil amri, wa ulil amri minkum Allah tidak pakai atiung. Yang para ulama menjelaskan ini adalah maknanya bahwa ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya di antaranya ulil amri, penguasa dan ulama adalah ketaatan yang muqayyad Ketaatan yang bersyarat apabila ketaatan kepada ulil amri penguasa dan ulama itu tidak menyelisihi ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga menjadi standar adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang dia telah mentaati Rasulnya, maka benar-benar dia pun telah berada di atas hidayah. Wa mayuti'ir rasula faqad ihtada wa mayuti'ir rasula faqad ihtada Barang siapa yang dia mentaati rasulnya maka dia telah berada di atas petunjuk Wa in tahtadu Kalau kalian mentaati rasul maka kalian berarti telah berada di atas petunjuk sehingga jaminan di atas petunjuk itu adalah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu mana yang mengharuskan kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jamian? Di antaranya adalah ayat-ayat yang sangat banyak. Selain ayat-ayat yang memberi yang memberikan sifat-sifat tentang para sahabat, yang para sahabat Nabi. Di Disifat oleh Allah dengan sifat-sifat diantaranya satu Mereka itu adalah orang-orang yang telah membuktikan kejujuran iman mereka Para sahabat ayat ini ada dalam surat al hasyr Dan cerita tentang para muhajirin lil fuqaraa'il muhajirin alladheena ukhrijoo min diarihim wa amwalihim yaqtagoona fatlan min allahi wa ridwanan wa yansuroonallaha wa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka telah terusir dari kampung halaman mereka Terusir dari rumah-rumah mereka Dan terusir dari harta-harta mereka Dan mereka lakukan itu semuanya semata-mata dalam rangka Menolong Allah dan Rasulnya Dan mencari kerewaan Allah SWT Mereka telah mengorbankan dengan Mereka telah berkorban dengan hijrah yang mereka lakukan Dengan pengorbanan yang sangat besar apa yang mereka korbankan, Ikhwan Dengan hijrahnya mereka Material Dan Immaterial Fisik Dan non-fisik Ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah Apa yang mereka tinggalkan kira-kira, Ikhwan Tanah Tumpah darah, aset, kebun, ladang, sawah, kalau kita sawah ada tanah-tanah, kemudian rumah, kemudian harta yang sudah ditumpuk-tumpuk sekian lama, kemudian keluarga yang tidak mau diajak, ini aset-aset yang mahal. Tanah saja. Kalau di Mario Borot tanah berapa? Satu meter. Hah? Berapa Ikhwan? Ya, Kwan? Intan, Mas Gun. Puluhan juta. Iya. Tiga puluh atau empat puluh. Juta se semeter. semeter. Kalau sekitar Ka'bah berapa harganya? Tanah. Ayo. Antum cari coba di Google nanti tanah sekitar Ka'bah per meter berapa? Kalau saya tidak salah dengar disebutkan itu sampai miliaran per meter, Ikhwan, miliaran. Para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu ninggalkan sawah berapa luas di sekitar Ka'bah? Tanpa dia pikir lagi nanti kembali ke Mekah untuk mendapatkan sertifikat baru lagi Nggak ada Nggak ada Mereka tinggalkan gitu aja Sehingga berapa aset yang sudah mereka tinggalkan Kira-kira kalau kita rasa berat nggak wow, Saking abote ninggalkan sekian banyak pengorbanannya itu Mereka telah siap tinggalkan itu semuanya belum perjalanan dari Mekah ke Madinah itu 450 km kurang lebih segitu. Perjalanan itu dengan cuaca yang panas atau dingin. Dengan ya ini perjalanan yang tidak banyak bekalnya. Di bawah bayang-bayang ancaman Quresh. Maka mereka betul-betul telah membuktikan iman mereka. Dengan hijrahnya mereka ke Madinah sehingga Allah menggelari mereka ula ikahumul mereka adalah orang yang telah betul-betul jujur dengan keimanan mereka. sehingga Allah uji dengan hijrah pun mereka siap. Adapun orang ansor mereka adalah orang yang telah digelari Allah pula dengan kalimat ula ikahumul muflihun wala dina tabawa udaral darawal iman. Yahibuna manhajarilaim, waladinat tabaud darawal imanah min kablihim. Yahibuna manhajarilaim. Adapun orang-orang yang mereka telah mempersiapkan tempat tinggal mereka dan mereka telah beriman sebelumnya, orang-orang ansor, mereka itu siap menampung muhajirin. Bahkan ketika mereka itu menampung muhajirin, mereka siap berbagi harta kepada muhajirin. Dalam rangka kecintaan mereka kepada saudara seiman, bahkan mereka benar-benar bersikap izar. Wuyuthiruna ala ang fusihim walauka nabi mhasosoh. Mereka benar-benar bersikap izar, mendahulukan saudaranya dalam hal kepentingan dunia, walaupun mereka sendiri sangat membutuhkan, dan itu semuanya mereka lakukan. Walayah jiduna fi ang fusim dan tidak didapatkan pada diri mereka itu hajatam mima'utu tidak ada kepentingan kepentingan apapun dengan apa yang mereka lakukan itu dari harapan harapan keuntungan dunia enggak ada dia yang mengatakan begitu Allah yang tahu hati mereka lalu Allah katakan tentang mereka bagaimana ikhwan Wama yuqasuhanafsih faula ikahumul muflihun. Barangsiapa yang dipelihara Allah dari kekikiran jiwanya, mereka orang-orang yang betul-betul telah beruntung. Para ansar Allah gelari dengan al muflihun. Orang-orang yang mereka telah sukses dengan agama dan iman mereka. Kemudian para sahabat mereka, para sahabat ini pula. Jadi kalau gelar muajirin ansar tadi enggak ada yang bisa ngeklaim lagi selain mereka. Siapa muajirin? Ya orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa ansar? Orang yang menolong muajirin ketika muajirin datang ke Madinah. Enggak ada kelompok lain yang dipuji Allah dengan takyin mereka. Dan Allah kalau memuji tidak akan salah dan tidak akan keliru sampai hari kiamat. Karena Allah memuji dengan ilmu Allah yang mengetahui Lahir, batin, alimul ghaibi Semuanya adalah ilmu yang Allah miliki Kemudian Ehwan eh Allah menggali mereka dengan ungkapan Semua sahabat Radiyallahu anhum waradu'an Allah rida kepada mereka dan mereka rida dengan Allah Ta'ala mereka Allah rida dengan mereka atas ketaatannya, atas imannya, atas ibadahnya, atas akhlaknya, atas mereka dalam beragama mentaati Allah Allah rida Artinya mereka telah membuat puas ibaratnya begitu Membuat puas Allah Ta'ala Mereka telah membuat rida Allah Ta'ala Dan mereka telah rida pula dengan semua yang datang dari Allah Balasannya Agamanya Pemberiannya sehingga Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu ketika mensifatkan tentang para sahabat Nabi Ritunallahu alim jami'an. Mengkana mustannan fal yastanna biman qatmat ulaika ashabu Muhammadin salallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin meniti jejak? Barang siapa yang ingin meniti jejak? Telatitilah, ikutilah jejaknya orang yang sudah mati. Ikutilah jejaknya orang yang sudah mati. Kenapa? Fa'innal hayya. Orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Apalagi ada hadis Nabi, "Innamal a'malu bil khawatim." Orang itu akan ditutup amalnya dengan amal yang paling akhir. Amal-amal seseorang itu akan ditutup ditentukan nasibnya dengan amal yang terakhir. Ini yang membuat para ulama Para salaf kita Hati mereka bergula Mereka dibuat menangis Dengan hadis ini Karena khawatir Seandainya saat mereka itu Dicabut nyawanya oleh Allah Dalam kondisi Dalam kondisi amal Yang tidak Yaitu baik atau dia dalam keadaan Su'ul khatimah Karena kondisi terakhir Amal dia Ya kan iblah Apalagi kalau kemudian mengingat hadis Nabi. Ada orang yang mereka beramal dalam waktu yang panjang. Sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Kemudian dia beramal dengan amal ahlunar. Maka dia pun menjadi ahlunar. Karena amalnya ditutup dengan amal ahli neraka. Ini tentu sangat mengerikan. Oleh karena itulah. Kalau ingin meniti jejaknya manusia, tentitilah jejak orang masih, orang sudah mati. Orang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Syaitan paling gencarnya menggoda manusia itu saat saat detik-detik terakhir kehidupan manusia. Maka bismillah rasul katakan ikutilah jejaknya orang yang sudah mati siapa itu ashabu Muhammadin shallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam para sahabat rehmanul Allah jamian alasannya kata beliau apa alasannya bukan sekedar karena mereka sahabat alasannya karakter yang ada pada mereka fa'innahum Abraham kuluban, kanu mereka itu Abraham kuluban, karena mereka itu orang yang hatinya paling baik, hatinya paling baik, hatinya paling bersih, hatinya paling bertakwa, dan kalau mau membuktikan silahkan lihat sejarah para sahabat Nabi. Ada enggak pemilik hati sebaik hatinya para sahabat Nabi? Yang berkaitan dengan muamalah para sahabat dengan Allah Dan muamalah para sahabat dengan para hamba Allah Satu kanu kuluban. Karena mereka itu orang yang terbaik hatinya Yang kedua Mereka itu Ma ilman Mereka itu orang yang ilmunya paling dalam Ilmunya paling dalam Berkaitan dengan agama Allah Karena mereka langsung berguru kepada Nabi Ilmu dan amal langsung berguru kepada Nabi Dan pendidikan langsung di bawah pengawasan sang guru yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabat adalah cetakan langsung nabi dan generasi yang telah dijelaskan oleh Allah dan nabi sendiri generasi yang terbaik khairun nasi qarni mereka adalah waaqmaqa ha ilman ilmunya paling dalam kemudian mereka adalah orang yang yakni aparraha aparraha quluban wa ilman dan mereka orang yang telah dipilih oleh nabi oleh Allah ikhtaruhumullah bi bi sohabati bi sohabati nabiihi dan Allah telah memilih mereka menjadi pendamping nabinya dalam segala suasana ya khotibillah rahimani orehmakallah mereka orang yang paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya, kemudian wa aqal aqallaha takallufan dan paling sedikit takalufnya. Aqallaha takallufan. Paling sedikit takalufnya. Paling sedikit, sedikit membeban-bebani diri. Kalau sahabat ditanya enggak tahu, enggak tahu. Kalau tahu dijawab tidak seperti kebanyakan kita. Ditanya enggak tahu, muter-muter cari-cari kalimat-kalimat yang hanya untuk menutupi kebodohannya. Yang penting penanya puas. Bahkan terkadang walaupun dikasih jawaban yang menyesatkan. Para sahabat jauh dari takal Bahkan mereka ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Maka sangat ingin kiranya ada saudaranya yang menjawab. Karena bagi mereka menjawab pertanyaan itu di depannya itu neraka. Kalau sampai dia menyesatkan orang bertanya, di depan matanya itu neraka. Sehingga mereka orang paling tidak ambisi. Tidak ambisi menjawab. Sebagian kita tidak ditanya aja menjawab. Yang ditanya yang ini... Yang nyaut orang lain. Oh, Masya Allah. Taumaknya untuk menjawab. Untuk dia diketahui siapa dia. Sahabat enggak? Dan ini termasuk baiknya adab. Eh, khatibillah. Sifat-sifat ah, ini menunjukkan bagaimana kemuliaan para sahabat Nabi Jamian, Dan Allah, dan oleh karenanya, Allah menjadikan... Pemahaman para sahabat ini adalah jaminan kebenaran dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Allah memberikan taskiah untuk betul-betul mengikuti para sahabat Nabi. Ayatnya diantaranya Allah mengatakan, Wa mai yusakiki Rasulah mimba di mata Bayanaalul Huda. وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا barang siapa menderhakai rasul setelah jelas baginya petunjuk kemudian dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin dan kaum mukminin yang dimaksudkan adalah para sahabat pada waktu turunnya ayat ini tidak ada mukmin di muka bumi kecuali nabi dan para sahabat nabi radhiyallahu alaihi jami'an. Sehingga mukmin yang dimaksudkan yang pertama kali berhak paling berhak menyandang adalah para sahabat nabi radhiyallahu alaihi jami'an. Bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Sufiyah dan bukan yang lain-lainnya. Tapi ada para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jamian. Kemudian Allah tegaskan, barangsiapa yang mendorakai Rasul Setelah jelas baginya petunjuk, kemudian mengikuti selain caranya mukminin, akan kami palingkan ke mana mereka berpaling, sehingga mereka akan asyik dengan kesesatannya dan akan kami limparkan mereka ke janan dan janan sejeret jeret tempat kembali. Antum perhatikan ayat ini Huan, pada ulama kita jelaskan. Orang yang mendorakai Rasul, pasti dia akan tidak mengikuti jalannya para sahabat. Orang yang mentaati Rasul, pasti akan mengikuti kaum mu'minin, itu para sahabat. Orang yang mereka bilang, saya mentaati Rasul, lalu tidak mengikuti jalannya sahabat, Pasti dia dusta Tidak akan pernah ketemu Orang yang mengeklaim mengikuti Rasul Kemudian tidak mengikuti jalannya para sahabat Tidak akan ketemu Tidak akan ketemu Kalau dia Mengikuti Rasul Pasti akan mengikuti para sahabat Kalau dia tidak mengikuti para sahabat Pasti tidak mengikuti Rasul Itu pasti begitu Silahkan buktikan Kapan mereka itu tidak memegangi para sahabat, pasti mereka tidak mentaati Rasul, karena Rasul sendiri yang memerintahkan kita untuk benar-benar memegangi jalannya para sahabat Nabi radhiallahu anhu. Ketika Nabi bercerita tentang perjalanan kaum umat ini, maya isminkum, fasayro ektilavan kafiro, barangsiapa di antara kalian masih hidup, umurnya masih panjang setelah meninggalku kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak. lalu bagaimana wasiat nabi kita ya kwan? Alaih kum bis sunnati wasulnatil kullafai rosidin. pegangi sunahku dan sunah para sahabatku. berapa sunah kwan? dua. sunah nabi, sunah para sahabat. kalau dalam bahasa arab kata ganti untuk dua apa? kata ganti untuk dua apa? humah tapi apa kata nabi tamassaku biha atau bihima lafaz hadisnya biha Wa wa'udhu 'alaiha para ulama menjelaskan ini menunjukkan seakan-akan sunah nabi dan sunah para sahabat satu kesatuan yang enggak bisa dipisahkan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh karena itulah Ikhwan, antum titani, antum titani, kunci kesesatannya manusia, penyimpangan kaum muslimin, kuncinya itu karena mereka tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, ya oke. Okay. Tapi kemudian membuang peman para sahabat, masuklah dia ke lorong kesesatan. Contoh yang paling gampang saja minta maaf di negeri kita ini. Jelas-jelas dulu dikatakan adalah aliran sesat. Aliran sesat. Yang mereka pelajari apa? Apa yang mereka pelajari? Komi. Apa yang mereka pelajari itu? Darmogandul. Enggak. Yang mereka pelajari? Quran, sunnah. Quran, sunnah. Quran, sunnah. Bahkan sunnahnya itu... Kutubu Sitah atau Kutubu Tisah, kitab yang enam, kitab induk yang enam atau yang sembilan. Tapi rahasianya ternyata di mana? Oh pemahamannya, pemaman para guru-guru mereka. Yang tidak sah katanya ilmu yang pemamannya bukan dari guru mereka. Bukan kepada para sahabat dan bukan kepada para imam-imam, para ulama, kaum muslimin. Kuncinya di situ. Dan ini sesungguhnya untuk semua, siapa saja. Khawarij sesat bukan karena tidak pakai Quran. Bukan karena tidak pakai sunnah. Tetapi khawarij sesat karena tidak bersama dengan para sahabat sehingga Ibnu Abbas katakan kepada Khawarij tidak ada seorang pun di kalangan kalian sahabat Nabi. Kuncinya di situ. Wallahi billah rahimani wa rahimakumullah maka beliau ingin menyajikan kepada kita yaitu min usuli ahli al-Afar. Di antara prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh Ahlul Athar. Ini para ulama yang benar-benar mereka mengikuti jalannya para sahabat Nabi dan imam-imam. Ini -imam, kaum muslimin dari zaman ke zaman. Sehingga silsilah agamanya itu jelas. Silsilah agamanya itu jelas. Alhamdulillah. Di antara pemaman-pemaman yang ada di tengah-tengah muslimin, itu ada yang nisbatnya kepada tokoh. Ada kepada karena pemikiran mereka, contoh. Yang tokoh, tokoh yang melahirkannya Jahmiyah itu nisbat kepada Jaham bin Sofwan. Kenapa? Aliran ini bersandarnya dalam memahami agama yaitu dengan tokoh Jaham bin Sofwan. Ini, ini diantara contoh nisbah kepada tokoh. Ada lagi nisbah kepada bentuk perbuatannya, rovidah. Kenapa dikatakan rovidah? Karena dia menolak mengutamakan Abu Bakar dan Umar di atas Ali. Maka dia ketika menolak, maka dikatakan rovidi, orang yang menolak. Jadilah syiah rafidah yang bahkan mengkafirkan Abu Bakar Umar dan para sahabat kebanyakan Kemudian contoh lagi Muqtazilah yang tokohnya Wasil bin Atta Kenapa dikatakan Muqtazilah? Dia tadinya muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Kemudian ada pertanyaan tentang orang yang mati melakukan dosa besar sedangkan dia belum bertobat Lalu wasil bin Atta ini memberikan jawaban Melancangi gurunya Menurut saya dia bukan muslim tapi bukan kafir Tapi dia di, di akhirat khalid dan binar kekal di dalam neraka Dan ini menyelisi prinsip al -sunnah. Lalu dia memisahkan dari halakoh al-imam alasan al-basri Maka dikatakan i'tazalah wasil I'tazalah wasil Maka kemudian pemamanya katakan Muqtazila. Ada lagi yang nisbat kepada, ya ini jenis perbuah apa-apa pemamanya, pemamanya juga. Seperti Qodariyah. Qodariyah. Kenapa dikatakan Qodariyah? Karena mengingkari takdir. Ada lagi nisbat kepada penampilan. Sufi. Karena diambil dari orang-orang yang mereka pakai suf untuk menampakkan suhud, mereka pakai pakaian dari bulu domba. Sedangkan Ahlu Sunnah, Ta'ifah Al-Mansurah, Ahlul Hadith, Ahlul Athar, Al-Firqatun najiyah itu nisbatnya kepada para sahabat Nabi Ritmanullah alaihim Jami'an. Adapun nama-nama ini dimunculkan, ikhwan, dalam rangka memberikan Pembeda Dengan orang-orang yang menyimpang pada saat itu Contoh Sesungguhnya yang ada awalnya Hanya Islam kafir Islam dan kafir Lalu sepedinggal Nabi Mulai muncul penyimpangan-penyimpangan Contohnya adalah Khawarij Yang nyempal dari pemerintahan Ali bin Abi Talib Memberontak Maka dia menjadi kaum pemberontak Mufarokoh Yeni keluar huruj menyempal maka al sunnah memunculkan istilah yeni al jamaah yeni Muslimin yang tetap bergabung dengan penguasa karena itu perintah agama maka dikenal orang yang lurus dengan al jamaah yang menyimpang hawaruj ketika banyak orang yang mereka sudah mulai menyandarkan dengan atau muncul berbagai macam beda-beda penyimpangan Maka muncul istilah ahlu sunnah Orang yang betul-betul memegangi sunnah Nabi Dalam beragama Sehingga tidak menyimpang kesana kemari Ketika banyak orang yang sudah mulai Sesat karena ro'yunya Ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu debat, ilmu mantik Sehingga banyak yang asik dengan pemikiran-pemikiran Muncul istilah ahlul hadith, ahlul hadith, ahlul Athar. orang yang mereka kembali kepada hadis nabi, betul-betul memegangi hadis-hadis nabi, dan nama-nama yang lainnya sungguhnya hakikatnya satu, tapi nama itu dimunculkan untuk membedakan dengan orang yang mereka menyimpang. Ehwal dibillah, oleh kerana telah kata beliau. Tidaklah membenci dakwah ini Kecuali dua Kecuali dua kelompok Tidaklah membenci dakwah Yang nisbatnya Kepada para sahabat Dan para imam-imam Ahlu sunnah Imam-imam muslimin dari zaman ke zaman Imam Hanafi Imam Abu Anifah Imam Malik, Imam Syafi'i Imam Ahmad, Sufyan Al-Thawri Dan imam-imam yang lainnya Banyak yang mereka adalah para pembesar kaum muslimin kecuali yang menyelisi dua kelompok ini satu imma musta'hisun min manahaji ahliul hak lijahlihibi kelompok yang pertama adalah orang yang mereka itu kering miskin pengetahuan mereka tentang ahlul hak mereka orang yang banyak tidak faham tentang yaini, siapa sesungguhnya Ahlu Sunnah, Wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah. Mereka miskin pengetahuan. Orang yang tidak faham. Orang seperti ini gampang. Ketika mereka dijelaskan, disampaikan hujahnya, disampaikan dalil-dalilnya... Dengan penjelasan yang memuaskan Cukup Dia akan puas Dia bahkan akan mengikuti Dia akan betul-betul merasa Kembali mendapatkan Atau dia merasa kenyang dan segar Itu kalau menentangnya menyelisihinya Hanya semata-mata karena Tidak tahu Yang kedua Adalah Wa imma Musyidun anhu, orang yang mereka memang sengaja ingin menghalangi musyabbitun, orang yang mereka ingin betul-betul menghalangi dari jalan yang hak sehingga dia kerahkan pasukannya yang pakus pasukan berkudanya, pasukan jalan kakinya, dia kerahkan belanjakan harta hartanya, dia gunakan kekuasaannya. Lirola batin hawa ali karena dikuasai oleh hawa nafsunya, yaitu ahlul <tis> hawa. Dua orang ini yang mereka suka menyelisih yaitu jalannya Ahlul Haq. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada waktu yang akan datang, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk benar-benar memahami jalannya para aimah yang telah menjelaskan agama kepada kita dengan sebaik-baiknya. khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.